Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin zalimin. Allahumma salli wa sallim wa wa karim muazzim 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ba Pemirsa bengkel hati MNC TV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh dengan anugerah ini, kita masih bisa bertatap wajah, kita masih mendengarkan tausiah dan terus mengaji. Karena memang hidup ini tidak lain, hanyalah untuk menjadikan begitu banyak manfaat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik, hadirin jamaah di Masjid Anida. An yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kabar semuanya, Bapak ibu sehat? Mudah-mudahan kehadiran kita di sini membawa manfaat. Luruskan niat kita tidak lain hanya untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus buat ibu-ibu, gimana ibu semuanya masih semangat? Ya, woah, yang semangat cuma tiga orang. Selebihnya masih ngantuk semuanya. Gimana Bapak, sehat semua ya? Alhamdulillah Dan pemirsa, alhamdulillah Tema kita kali ini yaitu Tentang akhlak orang tua Akhlak anak Jadi ternyata Yang namanya orang tua itu Tidak lain adalah suri tauladan Contoh untuk anak-anaknya Betapa banyak kehidupan anak Yang menjadi semakin tidak jelas Karena memang Akhlak dari orang tua yang juga semakin tidak jelas Maka dari itu, di kesempatan kali ini Kita langsung akan Mendengarkan sedikit tausiah Dari Ustadz kita Gimana Ustadz, Alhamdulillah, sehat Ustadz ya Alhamdulillah, sehat Ini tentang akhlak orang tua, akhlak anak Ustadz, iya. fenomena sekarang kan Seperti itu Betapa banyak e, orang tua yang menyalahkan Anak, tanpa sadar Kalau dirinya justru yang mencantongan tidak baik Kepada anak-anaknya, gimana ya, Ustadz Iya, emang banyak sekali saya menemukan bukan menemukan menemui atau jamaah para jamaah yang bercerita tentang keluarganya bahwasanya eh, anak saya nakal anak saya tidak bisa diatur anak saya yang banyak seperti itulah tapi itu memang benar jadi bisa aja Diawali dari dulunya Kita sebagai orang tua itu Belum begitu memahami tentang yeah. Perilaku kehidupan kita Sehari-hari Kita kepada anak kita Kemudian kita juga interaksi Dengan uh, pasangan Hidup kita mempunyai kita sebagai Seorang suami ya Pada istri kita atau istri Kepada suaminya Nah disinilah sebenarnya anak itu merekam Semua kehidupan kita Kita sebagai orang tua itu direkam sehingga memori-memori anak ini itu mengetahui dengan itu tidak sengaja si anak itu langsung bisa mendudukkan level perilaku orang tuanya jadi kalau yeah. mamanya orang tuanya emosional kalau anaknya ikut emosional ya wajar aja kan seperti itu ya. Hmm. Kalau mamanya ada orang tuanya emosional, anaknya sangat ketakutan ya wajar. Iya hmm. karena yang kenapa yang satu bisa emosional, yang satu bisa ketakutan, yang satu emosional karena memang sama sifatnya. Yang satu ketakutan ini memang karena yang satu memang Mencoba menghargai orang tuanya tapi gak mampu karena senantiasa ditekan sama orang tuanya. Ya. Ini besok-besoknya juga ada masalah insya Allah. Ada masalah di kemudian harinya. Nah disinilah bagaimana cara kita untuk menjaga agar kehidupan keluarga kita tidak ada masalah. Jadi ujian itu ya ujiannya lurus-lurus saja, -lurus Ujian yang lurus itu ya tidak terlalu mengkhawatirkan kita. Jadi kita bisa menghadapi dengan nyaman. Salah satunya adalah kita sebagai umat Islam belajar untuk um, lurus di jalan Allah yang mematuhi apa yang ada dalam Quran dan sunnah rasul. Sehingga anak-anak kita itu yang ada di dalam memorinya adalah itulah yang terbaik gitu. Jadi yes. kalau memangnya besok anak kita ada yang nakal kita hanya cuma menasihati ringan karena memang kita mau dinasihatin oleh Al-Quran. Hmm. Mau dinasihatin um, Dengan cara-cara yang islami Anak-anak kita insya Allah pasti Akan mau ngikutin Karena itu sudah Sudah menjadi suratan takdir Kalau memang kita itu benar-benar mau lurus Insya Allah anak-anak kita juga akan lurus-lurus aja Biasanya seperti itu Iya Iya. Dan uh, ini Ustadz Kadang uh, ketika anak itu uh, Tidak baik Di lingkungannya Di ya. antara teman-temannya Ustadz Kadang si anak nih merasa merasa bersalah Merasa yeah. bersalah gitu Nah ini sebenarnya Ustadz Nanti di Yaumil Hisab uh -uh. Karakter yang menjadi uh, turunan dari orang tua Itu kan nanti apa anak? Enggak, orang tua saya juga seperti itu kok Ya wajar saya kayak gini ya, Orang tua saya saja seperti itu Gitu oh, yeah. Ada dispensasi gak dari Allah Ustadz? <laughs> <laughs> ya jelas itu kalau memang suatu ilmu yang diturunkan Diberikan itu manfaat Dan tidak manfaat itu sebenarnya ada nilainya oh gitu. Jadi kalau orang tua Menurunkan ilmu yang manfaat Itu tetap ada nilainya orang tua yang menurunkan ilmu yang hmm. tidak manfaat, sengaja atau tidak sengaja itu di dalam keluarga, ya tetap ada nilainya, jadi yeah. <laughs> apa namanya, pada waktu dia yaumul itu hmm. itu gak usah ada anak yang protes Allah itu cara tanya komplit gak usah ditanyain, Iya. Yeah. jadi yeah. komplit bahwa ini orang tuanya seperti ini, gitu aja udah komplit dia ngatur mm -hmm. anaknya seperti ini dia ngatur hmm. istri seperti ini yeah. Yeah. dia ngatur kehidupannya dia seperti ini, jadi insya Allah seperti Komplain. Komplain. Saya Ustadz uh, berbicara tentang komplain nanti akan kita lanjutkan kembali. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala, adzan subuh sudah berkumandang di sekeliling kita. Jangan anda kemana-mana karena Ustadz Danu dan Daizaqi akan kembali setelah adzan subuh yang berikut ini. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih nggak teman ostat, kan pengen minta solusinya ya yeah, dari sakit yeah, saya yeah. yang selama ini kita cerita dari e, pertama ginjal kencing batu gitu, terus lama-lama e, kelambu perjalanan cuci darah hingga empat kali, udah, nah, terus gula nggak pernah eh gula waktu itu gula nggak nggak tahu belum belum ke cek gula ya sampai di rumah itu e, serang dari Setengah bulan kayaknya kulodaran naik terus sampai sekarang high high ya, ya. terus ya prima tujuh, kadang pokoknya di di atas tiga ratus terus. Ini keanehannya di situ terus. Kalau untuk ginjal itu perasan kalau kita capek sekali ini seluruh badan itu lemes, perasaan pun nyangkang dari sini. Tapi kalau untuk mengeluarkan batunya enggak enggak enggak maksudnya. Terus, eh, tanpa sakit, terasa sakit dan apa, priba-tiba itu, nanti B.O. nya, eh, apa, terutup kayak air mengisi itu, kurucuk-kurucuk, kurucuk-kurucuk. Kurucu. Nanti kalau biar suar itu, darah segar. Hmm. Ya sudah, eh, Pak, maaf, Pak siapa namanya? Pak Haji Pramujianto. Pak Haji Pramujianto. <gulau> kalau gula nanti kita uh, santai aja gula itu kan biasa saya ceritakan kalau oh, punya nasihat itu biasanya nasihatnya pengennya di, dikerjakan oleh orang yang kita beri nasihat. Nah Nasa -nasa. yang kedua kalau nyuruh itu harus oh, betul. Oh ya benar. <gulau> <gulau> Jadi kalau enggak kalau enggak itu cengkel kurang pas betul. Jadi ada aja di sini ya betul berarti Pak Haji nanti gini aja Pak Haji belajar kalau memberikan nasihat boleh tapi jangan memaksa orang yang kita beri nasihat itu untuk menjalankan nah, biarkan harus uh, jangan jangan harus ngikutin hmm. biarkan hidayah Allah yang menuntun dia udah gitu aja caranya nah setelah itu uh, itu untuk gula kemudian yang berdarah kalau BL berdarah ini Pak Haji ini itu biasanya urusannya keluarga di usus nih khususnya di daerah di daerah usus sama di mana dekat anus itu pecah biasanya nah biasanya Pak Haji kalau dulu bukan sekarang dulu sebelum itu darah dulu itu kalau ada masalah cenderung emosinya muncul cenderung emosi muncul walaupun emosi itu enggak harus dikeluarkan, tapi emosi itu ada khususnya di menghadapi masalah keluarga dengan Bu Haji atau dengan anak-anak atau dengan keluarga dekat dekatnya. Dan itu yang menjadikan kalau memarah tapi Pak Haji enggak bisa ngeluarin, nah itu nanti lama-lama di dalam anus itu dia akan mengeras. Dan itu akan pecah, sobek biasanya. Nah, kalau itu muncul biasanya perut kayak lucu-lucu-lucu-lucu gitu, habis itu kesut gitu lah. Nah itu harus dirubah, Insyaallah Pak Ji faham. Oke. Okay. Pak Ji saya hanya cuma mohon Pak Ji hanya istighfar, Pak Ji Pak Ji istighfar, ya kita tundukkan kepala istighfar, lirih saja, tak usah nangis nak, -nang. monggo nang -nang. sila. Sunnah. Bisa menjadikan Pak Haji, Pak Haji dan menjalankan sayang-sayang ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun anda berada Semoga apa yang sudah Kita saksikan tadi Bisa memberikan satu pelajaran yang sangat Berharga untuk kita semua Karena bagaimanapun Manusia terbaik adalah manusia yang mau belajar Dari kesalahan Siapapun yang ada di sekelilingnya. Baik Ustad, tentang apa yang sudah kita saksikan tadi, ini kan sakitnya ginjal dan kemudian kalau buang air besar yang keluarnya darah, Ustad ya. Apakah memang uh, ini satu penyakit yang sekarang banyak diderita uh, masyarakat karena memang uh, masalah ahlak yang semakin merosot dan sebagainya? <tuh> iya. Uh, kalau memang itu tergantung juga ya Kalau memang seorang itu memang dasarnya memang baik Kemudian penyakit itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala Sebenarnya itu Allah berkenan agar seorang yang baik itu cepat-cepat memperbaiki kekurangannya Sebenarnya seperti itu oh, Tapi kalau dasarnya orang itu memang kurang baik Kemudian penyakit itu muncul Memang sih secara prinsip Sama Agar orang tersebut kembali ke jalan Allah Tapi ada beberapa hal Bisa aja itu menjadi kendala kehidupannya Dia sendiri nanti Kalau hmm. dia gak cepat-cepat balik istilahnya hmm. Nah memang Kalau ibaratnya akhlak yang merasot Itu uh, uh, Itu Gak juga terlalu Seperti itu gitu. Hmm. Jadi kalau mamanya seorang itu Standar baiknya sudah cukup bagus Kemudian akhlaknya ini tidak merasa jauh sih sebenarnya hanya merasa biasa sebenarnya penyakitnya itu juga bisa muncul jadi nggak nggak nggak merasa terlalu jauh istilahnya jadi eh, hanya kalau eh, saya sih hanya kurang lengkapnya apa namanya kita dalam kalau sakitnya tadi kalau kurang lengkapnya kita dalam mencikapi kehidupan kita dengan hmm. dengan keluarga kita jadi ada kekerasan dalam ke, ke ke apa namanya kalau ada masalah di dalam keluarga kekerasan itu bukan dipukulin enggak kekerasan itu kalau kita ada masalah di dalam keluarga statement kita itu keras termasuknya yeah. nah itu biasanya nanti biasanya buang air besarnya itu biasanya darah biasanya seperti itu dan itu mm. nggak perlu khawatir kecuali kalau memang hb-nya turun drastis ya. Tapi kalau biasa, cobalah dirubah. Kemudian dengan keluarga yang nyantai, jangan terlalu emosional. Kemudian kembali ke jalan Allah, banyak mohon ampun. Itu insya Allah nanti itu akan uh, anu sendiri ya. ya. Insya Allah bisa kembali sendiri. Baik Ustadz. Ya. Nah kemudian kalau kita kaitkan dengan akhlak orang tua, akhlak anak, tema yang sedang kita bahas nih Ustadz. Oh iya. Nah kadang kan uh, orang tua ini lebih ingin dihormati, ditaati. Iya, tapi betapa sering juga orang tua yang tidak mengerti akan jiwa dan kecenderungan anaknya gitu Ustaz. Iya. Tapi Ustaz, sebelum dijawab, nah. kita had dulu Ustaz. Membiasangi dimuliakan nah. oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Danu nanti akan menjelaskan secara gamblang, jangan kemana mana tetap di bengkel hati. Alhamdulillah Robbil Alamin. Subhanallah kembali lagi di bengkel hati, tentunya bersama Ustaz Danu dan Daizaki. Nah, Ustaz um, yeah. menyikapi pertanyaan tadi Ustaz, yeah. uh, bahawa uh, betapa banyak uh, uh, orang tua yang memang uh, kadang suka tidak mengerti jiwa dan kecenderungan anak-anaknya, yeah. sehingga anak dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh orang, orang tuanya tua. itu, Nah akhirnya kan si anak nih Ahlaknya jadi jadi tidak jelas Karena banyak hal-hal yang dipaksa Kayak contoh Ustadz Ada seorang ibu ingin jadi dokter Tidak kesampaian Akhirnya anaknya yang dipaksa Untuk jadi dokter Padahal kan jiwanya atau kecenderungannya Bukan kesana gitu. Ke mantri ya nah, ke mantri, <laughs> Atau ke bengkong sunat Gitu Ustadz <laughs> iya memang uh, banyak hal seperti ini ya. kadang-kadang gak cuma anak seperti itu, ada nih anaknya nikah dipaksa dengan yang mamanya S3 mamanya kan ada juga seperti itu, jadi anaknya gak mau gak mau saya ingin yang bingung nah. film aja mamanya banyak S6 itu Sa. S6 S6 mah memang jualan es krim ya jadi memang kita harus memahami bahwa Uh, banyak di antara kita orang tua yang belum bawa dengan memaksa kehendak anak ini salah satunya itu bisa menjadikan kita itu penyakit di dalam tubuh kita. Memaksa. Salah satunya ya, salah satunya ini eh uh, diabet. Uh, ya memang memang seperti itu. Jadi orang diabet tuh biasanya kalau punya keinginan tuh harus dijalanin. Nah, ini harus diperhitungkan juga. Iya. Hmm dan harus belajar untuk memahami keadaan anak diajaklah si anak ini diskusikan gitu ya, hmm. didudukkan yang baik, jangan dipaksa diarahkan, kalau memang orang tua itu maunya ke kedokteran, diarahkan bukan dipaksa, kan beda ya hmm. diarahkan itu kita semacam, apa namanya uh, ngobrol yeah. kemudian apa namanya, musyawarah seperti itu, jadi anak itu diajak berpikir, kalau memang Kelihatannya dia itu nanti orang tuanya maunya ke kedokteran, nggak taunya anaknya mau balapan kan gitu ya? Iya itu. Kalau itu hanya kata-kata nggak -kata, apa-apa, balapan masuk kedokteran akhirnya kan bisa nah, begitu. Repol. Tapi kalau balapan motor kan ya, walaupun maaf maaf, ada juga anaknya yang sekarang jadi juara balap, ada nggak hmm. salah sih. Tapi yeah. kan runut ya orang tuanya menyetujui dananya ada, kan gitu ya Iya itulah. tapi juga anak umumnya maunya e, di e, arsitek, tapi orang tuanya maunya di kedokteran ini juga harus di ini juga, di apa namanya e, e, musyawarahkan lah, jangan sampai nanti si anak tiba-tiba dia ke kedokteran tapi stres. iya kan begitu ya atau dia Masuk di arsitek tapi dimusuin sama orang tuanya kan begitu. Iya. Yeah. Nah, ini juga hal-hal yang harusnya kita sadari. Kenapa ini kita harus sadari? Karena begini, salah satunya dalam firman Allah Taala menceritakan wa ibadurahmaniladina yamsuna ala adihauna. Jadi hmm. di sini menceritakan dan hamba Allah yang dikasihi ada orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Rendah hati di sini adalah bisa memahami sekelilingnya. Iya. Hmm. Yeah. Jadi seseorang yang mempunyai ilmu yang bagus tapi beliau rendah hati. Termasuk kepada anaknya. Rendah hati kepada anaknya. Sehingga pada waktu anaknya kepingin sesuatu. Orang itu harus berpikir. Karena kan. Ini nanti mengajak. Kalau bisa anak saya. Jangan sampai kacau mamanya. Yes. Diarahkan. Dengan kerendahan hati, Jangan dipaksa. Karena hmm. kalau dipaksa. Kalau anaknya kabur gimana coba? Betul. Kan gitu ya. Hmm. Kalau kabur anaknya kayak kita kita sama orang tua biarin aja sekalian nggak yeah. nggak dapat warisan. <laughs> <laughs> tapi tapi kita harus memahami bahwa itu hal yang kurang baik di hadapan Allah. Yeah. Kurang baik. Jadi kalau memang kita uh, punya anak kita atur dengan baik se sehingga anak ini benar-benar bisa menghormat orang tua itu. 100% persen, benar-benar seratus ya. sehingga tidak tidak apa namanya uh, jangan sampai ada kesalahan dalam keluarga yang akhirnya penyakit itu muncul marah ngamuk, hmm. lempar piring, lempar gelas, lempar dompet, lempar suami, suaminya ikut dilempar, ikut dilempar, terus dia kemana dia? Tidak tahu dia. suaminya kemana, Ustaz. Uh. Baik untuk berikutnya uh, kami persilahkan uh, kepada jamaah untuk bertanya. Ya seorang Iya bunda Ya Salam. Tolong sebut nama dan asalnya dari mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya Bu Iis dari Malang Malang ibu? Malang Oh Malang Iya. Ini gini ustaz uh, Saya punya problem Sebenarnya bukan penyakit fisik Cuman saya Bingung banget gitu Saya mesti kemana Karena saya sudah Menurut saya sudah mentok Saya ngerasa sebagai orang tua itu Ngerasa sangat berdosa gitu ya Pada saat seperti ini Saya tidak mampu untuk apa, Menyekolahkan anak-anak Karena kondisi Keluarga saya betul-betul dalam titik yang sangat Titik nol seperti itu Saya punya tiga anak dan itu semua ikut saya. Saya bukan mengeluh, bukan. Cuman saya selama ini sudah ikhtiar, sudah berusaha seperti itu. Cuman mungkin Allah belum memberi jalan. Saya mohon nanti Ustaz itu bisa ngasih solusi. Mungkin di akhlak saya yang mana, yang harus saya naik. Seperti itu. Uh, ibu punya suami ini. enggak, Bu? Tapi kami sudah, iya sudah apa berpisah oh berpisah e, berpisah biasa atau di pengadilan agama di pengadilan agama kenapa ya. berpisah sama suami ya ya pokoknya banyak banget masalahnya banyak banget apanya Sebab suaminya eh apa kan, maksudnya banyak eh, banget suaminya Ma banyak yang banget masalahnya, masalahnya. Oh, itu kan nggak jadi beliau make-nya agak jauh jadi gak dengar saya ada ya. ya, jadi kalau banyak banget masalah salah satu masalah yang bikin mentok apa ini bu? dengan suami gak apa-apa maksud saya kini dia punya begitu tanggungannya begitu besar yang saya tidak tahu itu untuk apa sehingga sampai keluarga saya hancur semuanya habis semuanya untuk Bayar tanggungan-tanggungan itu yang saya tidak tahu untuk apa uh, Tanggungan hutang maksudnya Gimana? Tanggungan hutang Tanggungan hutang Dulu suami kerja di mana dulu? Mantan-mantan mantan suami Dosen Ap, Siapa? Dosen Oh dosen Oh dosen oh. Kok bisa hutang ya? Ya mungkin waktu mau kopi gak bayar Ustaz itu oh kalau hutang itu kan biasanya kita kita nih ya yeah. kalau mamanya kita mau ngadain umroh mamanya kan gitu ya nggak yeah. ada talangan kita gadein mobil kita kan gitu ya betul ustad atau gadein ya siapa kek pasangan hidup kita gade gitu kan bisa aja <laughs> oh gitu ya Terus berpisahnya karena memang ada permasalahan itu atau ada masalah yang lain? Maaf-maaf, mamanya maaf, ada masalah will, fail, atau deal, atau tool, saya nggak tahu. Ada masalah itu nggak, Bu? Kalau yang itu masih abu-abu, Ustaz, -abu karena abu -abu saya nggak, ya. saya tuh orangnya nggak mudah percaya, uh. cuman... Dari pihak keluarganya, dari yang lain-lain tuh seperti itu. Tapi saya nggak pernah suudon. Kalaupun iya itu saya nggak nggak masalah gak, gitu gak, ya. Nggak berpikir ke arah sana ya. Kalaupun iya itu saya nggak apa-apa sebetulnya. Cuman saya hanya minta tolong untuk anak-anak. Oh saya oh. itu diberi karunia anak-anak tiga yang soleh, yang pintar. Itu yang saya ngerasa sangat berdosa. Mereka harusnya punya hak untuk bersekolah. Jadi oh oh itu oh. kenapa mereka harus ada masalah, masalah yang seperti mereka ini bukan mereka ya. lakukan. iya betul betul Itunya. betul tapi eh, mantan suami ngasih ngasih nafkah nggak sama anak-anaknya bener nih oh, Salah nih suaminya antum bertanggung jawab nih itu harusnya suami ngasih nafkah pada anaknya suaminya mana bu suaminya mana taruh di depan saya sini bu nggak bisa ya bu ya nggak, nggak bisa kok oh, saya ustad tadi Hah? saya. Khabit saya ngomong begitu ya? Iya. Enggak, ini saya itu lagi bernafsu. Saking emosinya. Saking emosinya masih ada suami yang kayak begini. Betul. Padahal banyak kan begitu ya? Banyak. <laughs> <laughs> Ibu, saya akan mencoba memberikan jalan salah satu jalan kedekatan Ibu sama Allah. Boleh Ibu berkeluh kesah dengan Allah, boleh sebenarnya. Ibu berdoa serius Rajin tahajud Ibaratnya kalau Walaupun tahajud itu sunnah Ibu ibaratnya bisa menjalankan Tiap hari tidak apa-apa Wong -apa. oh, Itu juga tahu tahajud itu sunnah Tapi itu memang betul-betul karena cintanya Kita pada Allah silahkan dijalankan Tidak apa-apa Silahkan setelah sholat sunnah tahajud Kemudian mohon kepada Allah Ta'ala Agar diberi jalan Mendapatkan rezeki yang agak lebih Atau diberi jalan Anak-anak itu bisa bersekolah yang lebih baik Walaupun ditinggal oleh uh, ayahnya yang memang, kalau memang beliau tidak memberikan nafkah ini beliau gak bertanggung jawab ini. Tapi sholatnya rajin gak dulu lantaran suami? Aduh, itu sangat, kalau masalah sholat. Meknya gak deket bu, jadi nah, masalah. dengerin se-dunia iya. masalahnya. Kalau masalah sholat ya. Iya. Ong dia tuh juga dulunya juga orang pondokan, lama mondok gitu ya. Maksudnya di pesantren atau iya. hanya pondok pas pasan Iya. iya di pesantren dan karena itu, ini juga kos-kosan juga kos ya pondok pesantrennya ya. oh, seperti gitu. itu cuman sebenarnya apa uh, yang jadi masalah utama itu kalau masalah ekonomi itu pemicu aja ustadz cuman uh -oh. dari karakter itu sebenarnya kalaupun selama ini saya bisa bertahan itu kan masa nggak ingin misalnya anak-anak oh, gitu, gitu. aja karakter itu yang saya... karakter beliau itu keras temperamen Iya yeah. Masya Allah. Iya. Kalau antum itu karakternya keras. Kalau mau ada orang yang susah, disumbang kasih saudagar itu kan keras sekali itu. Oh itu sadanu banget itu. Oh. Itu sadanu banget. Gitu. Tapi itu. gimana ya ini ya? Ya memang salah satunya begitu ibu. Dulu kalau boleh saya cerita, saya nggak malu nih. Saya nggak malu. Saya cerita sama ibu. Sebagian dulu pada waktu memang agak susahnya saya ini. Saya jujur aja tidak apa apa. Dulu saya itu jualan lukisan keliling, Bu, waktu sekolah. Saya masih ingat. Walaupun hari ini orang tua saya, ibu saya khususnya mendengarkan, mudah-mudahan beliau nyantai saja ya. Dulu saya jualan lukisan keliling. Jadi, benar-benar jualan lukisan pakai di pakai di apa namanya? Dipikul. Dipikul dulu. Jadi, jualan lukisan karena memang pada waktu itu saya membutuhkan uang. Perut saya lapar, tapi karena saya juga pada waktu itu juga, aduh kasihan kalau saya minta orang tua, begitu ya sudahlah biarin aja saya seperti ini. Cuma memang pada waktu itu saya mencoba, nih di situ saya mencoba, saya mencoba dekat dengan Allah kalau banyak waktunya sholat, ya, saya tetap sholat. dan waktunya saya belajar, saya nggak bisa belajar karena saya tetap jualan. Jadi saya jujur aja pada waktu itu saya kuliah itu saya banyak bolosnya, biarin aja dosen saya tahu. Saya banyak bolosnya, dan itu memang konsekuensi saya mencari rezeki pada waktu itu. Dan uh, saya hanya bukan mengeluh pada Allah, saya hanya memohon ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan saya jalan agar perut saya ini terisi, perut saya ini terisi dan bisa ini bisa itu. Nah itu memang itu doa-doa saya dan dan dan memang itu berat ya apalagi ibu ada tiga putra yang pintar-pintar nih, pintar-pintar nih, kak. Yeah. Tiga putra Ustaz. Iya, yeah, jadi Ibu cobalah tetap dekat kepada Allah taala. Serius tidak perlu apalagi Ibu kalau saya melihat Ibu cukup tegar untuk ditinggal oleh uh, mantan suami yang memang berkarakter yang agak keras ya. Yang memang itu ya susahnya kita seperti itu walaupun kita mengaku Islam tapi kita belum bisa kafah ya dalam Itulah menjalankan tuntunan kita, agama kita, dan ibu gak usah bersedih hati, ibu tidak usah berkecil hati, mohonlah kepada Allah Ta'ala, nangislah di depan Allah, benar-benar serius, mudah-mudahan nanti Allah memberikan jalan keluar, benar-benar, jadi saya tidak bisa bercerita, kalau mamanya dulu saya itu bawa pikulan jualan lukisan, kalau Alhamdulillah sekarang Allah itu memberikan beberapa perusahaan pada saya Itu saya syukuri Bukan karena keseluruhan saya menjual lukisan Tapi karena barangkali pada waktu itu saya merasa dekat Saya sih yang GR dekat sama Allah sih Jadi dengan kondisi seperti itu Alhamdulillah uh, Allah memang memberikan beberapa hal yang memang itu uh, mencukupi Makanya Ibu tetap saya ajak untuk dekat kepada Allah Uh, jangan bimbang dengan kehidupan Ini ujian ibu Yang harus ibu selesaikan dengan baik Di harapan Allah Kemudian tetap dekat kepada Allah Ta'ala Mohon diberi jalan Mohon diberi uh, Rizki yang halal, yang ta'ib Dari apa yang ibu kerjakan dan kalau bisa juga kalau ibu memang berkenan ya berdoalah mudah-mudahan siapa tahu iya. ada pejabat yang nganggur yang melamar ibu ya eh, nggak apa-apa baik lagi kan begitu. Iya apalagi anak muda ya. lagi ya nggak mau kapok ya bu kapok kapok, kapok dai. Tapi Antum kok mau menikah lagi sih? Enggak, mudah-mudahan bukan hanya pejabat. Ah, ah. pengusaha. Oh iya, pengusaha. Ya, betul betul betul ya. betul. Dan Yang punya... kalau pengusaha, kalau pejabat kapok, kalau pengusaha kapok enggak, Bu? Enggak, enggak. pengusaha. <laughs> Ih, enggak, maksud saya gini, ini. Ustaz. Saya enggak, enggak punya fikiran ke Iya, maaf nanti kita lanjutkan lagi, Ustaz. Ini waktunya sudah agak sedikit. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Nanti kita, kita lanjutkan lagi, semoga ya, ya. Jangan kemana mana Tetap di Bengkel Hati bersama Ustaz Danu dan Daizaki. Kami akan kembali sesaat lagi. Alhamdulillah, Alamin. Satu kisah yang menjadi pelajaran lagi untuk kita semua. Dan di segmen ini kita kembali akan melanjutkan bincang-bincang uh, antara uh, Ustaz Danu dengan ibunda baik uh, ibunda saya mau tanya satu untuk ibunda sendiri sekarang ada pemasukannya nggak kerja atau apa gitu enggak Ustaz. enggak saya oh, begini gitu. saya jadi apa ya jual snack snack gitu yang saya titip titipkan uh, snack snack oh, senek, ha, iya. jual snack iya, apa, saya yang ngulahnya kulak apa kiloan gitu oh, oh, saya titip titipkan nah. di warung sehingga sampai anak-anak saya yang kecil itu pun kalau sekolah bawa itu oh harus bawa senek ya bantuin dagam ya alhamdulillah kalau saya itu ya apa apa saja sudah saya lakukan pokoknya itu halal itu saya kerjakan disuruh apa saja itu berarti ibu ini datang ke program yang tepat dan ustadz yang tepat insyaallah untuk masalah usaha ya ustadz ya saya step ini saya iya deh ibu kalau saya melihat dari cerita ibu begini Ini ujian yang harus ibu hadapi Berapa tahun ibu akan menjalani Selama ibu dekat kepada Allah Selama ibu dekat pada Allah Tetap menjalankan sholat lima waktu Membaca Quran Kemudian puasa di bulan Ramadan Mencari mengkais rezeki yang ada di dunia ini Yang halal, yang tohid Walaupun itu Entah nanti diberi oleh Allah Ta'ala itu cukup Atau agak kurang dikit Ibu bersyukur aja semuanya kepada Allah Ta'ala Kalau saya boleh bercerita Ibu Biarkan hal ini terjadi Tetap Ibu ada di jalan Allah Biarkan ini terjadi Tapi Ibu tetap memohon agar diberi jalan Menuju ke arah kebaikan Entah kebaikan hidup Entah ditambahkan rezeki Entah anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang baik. Akhirnya anak ini kan mengerti tentang kesulitan perjuangan ibu sebenarnya. Nah disinilah nantinya anak-anak ini kalau saya berdoa. Mudah-mudahan anak-anak ibu itu memahami kesulitan-kesulitan ibu. Sehingga kalau memang ibu doanya juga baik kepada Allah Ta'ala. Mendoakan anak-anak yang akhirnya anak-anak itu belajar susah dengan kehidupannya. Ini akan menjadikan seorang anak yang kuat nantinya dalam kehidupannya Kalau ibu mendoakan anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh atau soleha Mudah-mudahan besok dijawab oleh Allah Ta'ala Dijawab oleh Allah Ta'ala dengan salah satu jawaban Anak-anak ibu bisa saja menjadi seorang yang sukses besoknya Dilebihkan hartanya, dilebihkan imannya kepada Allah Sehingga dengan kesulitan ibu saat ini Mudah-mudahan besok itu terbayarkan Kalau memang ibu Dalam kondisi saat ini Memang kesulitan di dalam kehidupannya Ibu tidak usah khawatir Ibu tetap dekat kepada Allah Harus tetap dekat kepada Allah Karena memang itu yang harus kita lakukan Kita hanya hamba Allah Yang bisanya memohon Memohon dan memohon Kalaupun Allah belum Memberikan atau mengabulkan doa kita Tidak usah khawatir Dengan belum dikabulkannya doa Tapi kita tetap berjuang Dan mudah-mudahan kalau ibu benar Besok sampai anak-anak itu Dewasa ibu masih dalam kondisi yang Maaf-maaf ya bu ya Agak pas-pasan Ibu gak usah khawatir Pasti Allah akan di depan ibu itu Di depan jalan kehidupan ibu Pasti akan memberikan sesuatu Itu saya yakin pasti Selama ibu ada di garis Allah tidak usah mengikuti yang temperamen, enggak usah. Kemudian, karena ibu susah, anak-anak itu, ya namanya juga anak-anak dalam membantu ibu itu pasti ada kekurangannya, ada kesalahannya. Ibu enggak usah marah, ibu tersenyum aja. Inilah anak-anak. Senyum, hadapi semuanya dengan kebaikan, hadapi. Mudah-mudahan nanti Allah berkenan memberikan atau mengabulkan doa ibu yang bertahun-tahun nanti ibu jalani. Tapi kalau saya berdoa, mudah-mudahan ibu akan uh, apa namanya? benar-benar doa ibu didengar oleh Allah kemudian dikabulkan hmm. oleh Allah taala. Amin. Tidak apa-apa ibu sebagai single parent tidak apa-apa. Tapi kalau saya tadi tanya apakah ibu mau menikah lagi begini beliau. -beli. Belum siap mungkin Ustaz. Belum siap atau memang tidak mau lagi, Bu. Begini Ustaz, yang ada dalam pikiran saya itu saya itu saya itu harus bertanggung jawab dunia akhirat anak-anak saya, pendidikannya terutama. Iya, Apalagi iya. saya diparingi anak tiga itu punya prestasi yang bagus. Oh, alhamdulillah. Ibu, Baik, saya iya, saya iya. Kita berdosa apa? Tidak, Ibu tidak merasa berdosa. Ibu hanya sengsara sebentar sebenarnya. Ibu tidak berdosa. Sengsaranya ini bukan karena Ibu, tapi karena keadaan. Jadi ini bukan sengsara menurut iya. saya, tapi ini hanya Ujian yang harus dihadapi ibu Ibu yang tenang nah. Ibu yang sabar Hadapi ini dengan lapang dada Hadapi ini dengan senyuman ya ibu ya Boleh menangis di hadapan Allah Tapi dengan tangisan yang baik Saya sendiri berdoa Mudah-mudahan doa ibu dijawab oleh Allah Amin ya, ya. Yang sabar ya bu ya Alhamdulillah Amin, amin. Baik bunda terima kasih Sama-sama ibu Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Nah, subhanallah, inilah kehidupan sahabat ya. Mesuruh iya, dengan warna-warni. Tapi mudah-mudahan dengan warna-warni apapun yang ada di kehidupan kita itu justru dapat memperindah perjalanan ini. Baik, untuk berikutnya kembali kami persilahkan untuk bertanya. Iya, Bapak, tolong sebut nama dan asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Yusri dari Jakarta Selatan Manggarai uh, keluhan kami anak kami yang bernama Zara Yulianti uh, uh, lagi sekolah TK jadi sekarang uh, dia hilang pak megnya deket bisa gak deket ke telinga bisa gak pak coba pak hilang pendengaran oh, sekarang uh. Uh, udah berjalan hampir 3 bulan pak baru 3 bulan ini hilang pendengaran iya tadinya awalnya pilek selama 1 bulan terus tahu-tahu pendengarannya jadi hilang itu hilang kemana pak nah, gak dengar gitu di pinggir oh Pilih, gak pak. dengar ya, ya. dua-duanya telinganya gak dengar apa satu aja dua-duanya mas dua-duanya hmm. dua-duanya ya itu dari dari jarak dekat pun belum bisa dengar, belum bisa Pak. Oh gitu ustad ya. ya, Kalau memang diawali dari pilek begini deh, Pak Jufri. Eh, Pak siapa? Yusri. Yusri. Iya. Yusri. Iya. Ya. Begini Pak Yusri, kalau memang itu diawali dari pilek kemudian telinga tidak mendengar, itu memang karena memang eh tekanan tekanan atmosfer di daerah telinga daerah kendang telinga memang tidak normal jadi tidak semestinya memang itu biasanya nanti dokter menganalisanya ada infeksi atau ada peradangan sehingga nyebar di telinga nah pertanyaan saya begini kalau memang itu diawali dari hidung pilek siapa diantara pak Yusri ya betul ya, ya. sama istri yang kalau melihat keadaan di sekitarnya seringkali jengkel Kalau sudah jengkel itu cueknya muncul itu siapa? Cuek, tahu cuek? Tahu. Tahu ya, itu siapa? Pak Yusri atau istri yang seperti itu? Istri saya pak. Ah, yang benar. Iya pak. Hmm. Ibu seperti itu? Enggak Enggak, enak. Enak. Enggak kok. Ayo. Ibu gak seperti itu ya? Jadi yang sering lihat lingkungan, jengkel, itu siapa? Yang lihat sering lihat lingkungan. Namanya komentar saya melihat, ya, Sadi ya? Sering komentar gitu? Eh, iya, sering komentar. Jadi jengkel, bentukannya jengkel. Jadi bukan marah meledak. Memang bisa aja marah. Tapi ini saya pakai yang paling rendah, yaitu jengkel. Jengkel itu komentar atau ngomel lah paling tidak. Ya. Kalau melihat lingkungan enggak cocok itu komentar. Ini tuh ini tetangga itu kok begini, ini dia harusnya kan begini. Nanti lihat si Pak itu kok begini. Nah, ya, seperti itu tuh siapa. Kalau saya kalau ada yang kurang saya senangi, saya omongin langsung aja, Pak, Bostad. Hubungan apa, Pak? Ya masalah apa aja kalau ini spontan aja saya omongin, Pak. Pasti omongin Iya, saya omongin langsung, Pak. Maksudnya omongin langsung contohnya ya, gitu. misalnya yang kalau omongan yang kurang apa, istilahnya ya langsung saya jawab, gitu. saya jawab aja gitu. Jawab gimana? Mas ya Dini? maksudnya ya saya omong aja secara perveran aja pak. Perveran? Ya, nggak <laughs> maksudnya. Oh, perveran ya. <laughs> Jadi maksudnya kalau ibu cenderung gimana? Diem atau cenderung ya agak cuek apa gimana? Kalau ibu gimana, Bu? cuek aja dia diam aja. Pakai make-nya pakai make aja kedekeh, ya, Bu. Kalau saya mah diam aja cuek aja. Diam enggak. aja cuek aja gitu ya? Iya, biarin aja lah orang-orang. Oh, gitu. Biarin aja orang-orang mau ngomong apa, biarin aja. Oh, hmm. oh ya benar nih. Yeah. Hmm. Ini kayaknya cocok nih suami istri beneran. Jadi kalau Bapak itu enggak cocok itu mah ngomong-ngomong, bener ya? Iya. Yeah. Kalau Ibu cueknya betul begitu ya? Iya. Ah, nah, ketemu deh. Pas, klik sudah <laughs> Jadi adik ini memang yang ininya pileknya itu memang karena bapak melihat lingkungan kalau gak cocok tuh ngomong Jadi bisa ngomel bisa Ngomong, dia omongin iya. aja langsung Gak, gak cocok itu diomongin Saya omongnya, saya melihat nih dai jaki Bajunya gak cocok, saya ngomong aja Ngapain sih kamu pakai baju begituan Anu, anu, anu, anu, begitu aja Apa nah, adanya mas Apa adanya diomongin, perperan gitu Nah ibunya kebagian yang cuek Gak mau denger urusan Umumnya Bapak nasihatin ibu ya cuek aja gak mau dengerin Nah karena anak ini masih kecil Akhirnya anaknya ikut dicuekin sama Allah Maksudnya telinganya ditutup juga sekalian Nah ini ada dua kemungkinan Yang pertama memang dari Pak Yusri Yang kedua dari ibu Pak Yusri jangan sering Ngomong-ngomel atau ngomongin sesuatu kalau gak cocok. Ibu Yusri belajar tidak cuek. Jadi kalau dinasehatin, didengerin beneran. Bahkan biarin dia ngomong apa aja, biarin aja. Ya jangan seperti itu. Kalau pas Pak Yusri sebagai suami ngasih nasihat sama ibu. Ibu cuek aja. Nah putrinya ikutan. Akhirnya ininya gak denger. Hanya itu. Nah sekarang... Berdua Pak Yusri sama Ibu maukah mulai saat ini mohon ampun rajin sholat sunnah tahajud. Hampir setiap hari memohon jika telinganya adik. Adik siapa namanya ini? Zahra Yulianti. Zahra. Zahra Yulianti. Zakarayu. Zahra, Zahra. Zahra Yulianti. Oh Zahra Yulianti. Jika memang doa pada Allah Selesai salat sunat ta'ajud Berdoa Astagfirullahaladzim Ya Allah jika anak saya yang sampai saat ini Tiga bulan terakhir ini tidak mendengar telinganya Kalau itu dari kesalahan dan dosa-dosa saya Ini ibu, khususnya ibu Jika saya dinasihatin sering cuek Saya gak mau tahu urusannya Saya mohon ampun kepada nah, itu doanya harus seperti itu Jadi fokus Jadi benar-benar ibu mulai sekarang kalau diberi masukan sama bapak juga harus mau dengerin cocok gak cocok dengerin mau ibu jadi gak yang diambil cocok, eh, yang diambil yang cocoknya gak cocok pun diambil tapi tetap santai aja sudah paham ya nanti juga hmm. pak yustri juga paham doa seperti itu diteruskan dilanjut diulang Baik. lagi mudah-mudahan uh, nanti berapa minggu Kemudian atau ya mudah-mudahan sampai satu bulan mudah-mudahan Allah ridho sehingga Allah memberikan uh, apa namanya yes. Adik Zahra ini bisa mendengar lagi dengan kami. Ya nah, ya ibu jangan ya. terlalu cuek loh bu ini ibu beneran loh ini saya lihat ya bener ya jangan ya. terlalu cuek jadi kalau ya, bapak saya. ngasih nasihat dengerin ya alhamdulillah ini cuek nggak dengan saya nih nggak <laughs> senyum lagi bu kalau sama bapaknya cuek. Gak apa-apa kalau iya bilang iya aja <gifat> Kalau dinasehatin Bapaknya sering cuek gak Bu? Ya, oh iya, <gifat> iya. Tersipu-sipu <-sipu> malu <gifat> ya, terusipu, baik, simpia, ya sudah Gak nah, apa Pak nanti nasihat saya dijalanin ya Bu Bapak insya ya, Allah dijalanin ya Mudah-mudahan Allah rizu sehingga adik disana diberi kesembuhan ya, ya. Amin, Amin Baik Bapak, Bunda terima kasih uh, Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengar dan kita simak tadi Bisa bermanfaat dan bisa jadi pelajaran Untuk kehidupan dan keluarga kita Jangan kemana-mana Karena dikel hati bersama Ustaz dan Daiz Zaki akan kembali Setelah yang berikut ini Alhamdulillah Alamin Amin ya mujibat sailin Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan Dan begitu banyak anugerah lainnya sehingga kita bisa menjalani kehidupan dan terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, uh, untuk berikutnya uh, kita akan memberikan kesempatan Ustaz ya. Boleh, Pak. Uh, kepada seorang lagi langsung saya tunjuk. Ustaz. Boleh, boleh. Dan kemudian uh, baik, langsung saja kira-kira siapa nih? Saya samperin. Bapak, Bapak siapa Bapak? Baik, saya yang coba samperin ya. Bapak yang di tengah ini silakan. Iya. Ini mic-nya. Iya, maaf bisa sedikit Bapak. Ya, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta solusi sama Ustaz Danu. Ini leher saya tuh ada benjolan dua-dua kanan kiri, Ustaz. Ini udah berapa lama, Pak? kira-kira satu tahun satu tahun ini pak siapa namanya dari mana? pak Deman. sutekno dari berangku klaten oh klaten iya klaten oh klaten iya ya. <laughs> jadi gitu Ustaz dari klaten Ustaz iya bukan klaten ya? Buka. marah kalau disebut klaten <laughs> langsung protes yang bilang klaten hehehehe <laughs> <laughs> iya pak pak sutekno iya sutekno Pak sutekno? sutekno oh pak sutekno ya. Pak Sutekno dari Delanggu Klaten. Iya. Nah, ini udah periksa ke dokter belum? Sudah. Terus kata beliau di apa-apa? Analisa. Analisa dokter tu, tumor ganas. Tumor ganas. Iya. Hmm. Terus bapak maunya gimana dengan dokter? Ya. Oh, Minta nggak dokter dioperasi? Iya jelas. Saya belum siap. Belum siap, maksudnya? Ya belum siap, dananya. <laughs> Jualin sawah <laughs> aja? Bisa. Gak punya sawah, Ustad. Oh, apa Antum tadi bilang bapak? Gadain apa? Gadain <laughs> apa? Iya, gadain jauh gadain pasangan hidup wah. Hahaha. Ya. <laughs> <laughs> itu parah <laughs> itu. Barang saya tanya, bapak punya apa? Punya istri Betul kan? ya. Berarti yang bisa digadik cuma itu aja kan Pak Sutekno lucu Pak Sutekno putranya berapa? Empat Ustaz Empat ya? Iya Kalau saya mau tanya begini Pak Sutekno itu kalau dengan istri Ehm sering gak Pak Sutekno itu jengkel sekali entah sama istri atau sama orang tua atau sama saudara-saudara itu jengkel tapi tersimpan di dalam ini Pak Sutekno sering sama istri yang sering sama istri ya, ya. jadi kalau sama anak orang tua saudara jarang, jarang, jarang. sekali ya jarang-jarang yang bikin yang sering bikin Pak Sutekno jengkel sama istri itu apanya istri coba istri kalau so, gak dibilangi istri. dia itu Jawab Berani berani. Gitu. Itu oh. istrinya dulu pejuang gak pak? Enggak Kalau pejuang kan biasanya dulu zaman Jepang itu kan berani sama Jepang Jadi lupa Jepangnya pergi, suaminya diberaniin ya. Jadi lupa Bukan pejuang mustat Apa? Petinju kayaknya <laughs> Tapi jawab ya berani ya? Iya Wah itu kayak istrinya teman saya hmm. teman saya Ustad itu istrinya juga berani dulu jawab war wer war war pada waktu teman saya yang bilang kalau berani kita pengadilan agama diem dia gitu oh gitu Ustadz. iya diem dia iya iya gitu set <laughs> nih pagi-pagi udah skap mas kayaknya saya <laughs> jadi Pak Sutekno uh, ini memang Pak Sutekno tumor yang ganas. Rasanya gimana rasanya sekarang? Tadi rasanya atau tadi mau ke sini itu agak treneng-treneng. Treneng-treneng ya. kaku ya. seperti itu ya. Sekarang setelah Mas, mendengarkan pengajian ini apa yang dirasakan Pak? Ya, Pak. ini agak lemas lah, agak oh, lemas enak, ya? ya. Agak lebih enak ya? Iya. Hmm. Oh, berarti ini beliau harus dengerin pengajian terus nih. Ya Harus tinggal istri. Istri ya engko tok pas istri. Oh, sengaja. Mana ibu? Ibu ya, tekno. Yang mana ibu? Oh itu yang berdiri itu? Oh iya silakan oh, Ibu, berdiri mana? Ya? Who take mana? Oh ini Ini, ini bidadarinya oh. Ibu gimana? Sudah siap digadai belum? Ini ke belakang dong, diurutin ke belakang Ini Ibu oh, ini kalau saya nggak salah lihat kayak ya, ini Carlina apa saya. ya? Iya Ibu Benar ya? Oh iya halo Nah sebelah sini Awas ketukar Pak nanti oh, <tukar> Ustaz oh, mau bertanya sama Ibu Nda? Siapa? Ustaz? Enggak saya, saya terkagum-kagum oh. Kayak Anini Carlina dari Nilanggu <tukar> <tukar> Bu saya mau tanya nih uh, Benar gak tadi Bapak cerita Kalau Ibu dinasehatin tuh ngejawab apa aja gitu benar gak Bu? Ya, kalau iya gak apa-apa Kalau enggak bilang iya Iya, benar Iya Iya, benar ya ah. Eh, benar loh, Pak ah. Jujur, istri Bapak, jujur Saking jujurnya, kalau Bapak nasihatin mang ikutan bicara Ya sudah, begini aja Ibu, Ibu, pengen nggak Bapak ini nanti sembuh dari tumor ganasnya, mau nggak, Bu? Iya, pengen sembuh Pengen ya? Pengen sembuh, ya. Kalau mamanya... Uh, ibu saya mohon tumornya di Dilus-lus sama ibu, ibu mau gak bu? Ya mau aja Benar oh, nih iya. Coba dilus-lus Asal sembuh gimana Ya nanti dulu Kan tadi bapak cerita Ini udah lemes siapa tahu Kalau ibu ngelus-ngelus begini itu tambah lemes tumornya Itu ya. ya pak ya? Oh iya katanya Iya <laughs> <laughs> ya, ibu Saya hanya mengajak Eee uh, Ibu uh, Mulai sekarang Kalau nanti Pak Tekno Memberikan nas nasihat Memberikan masukan kepada Ibu saya Sayanya mau memohon Ibu belajar Untuk Mendengarkan aja Yang baik Jangan menjawab Karena dengan menjawabnya Ibu Pak Tekno ikut emosi Umur Pak Tekno berkurang mulai Semakin ibu menjawab, semakin umur Pak Tekno berkurang lagi. Karena tu teng cereneng kata beliau kan begitu ya. Nah itu yang menjadikan nanti lambat laun itu tambah ganas, tambah ganas. Padahal kan mau operasi nggak ada biaya. Belum berani. Belum berani. berani. Tapi ada biaya. Ya kalau di pasal ya dan tapi. A make nya deketin ya. begini bu. Make nya deketin, deketin. Ya. Oh ya. Berani. Ya berani. berani. Oh belum berani, yeah. Yeah. cuma biaya Insya Allah ada. Yeah. Oh, Emang ada. dokter bilang berapa kalau operasi tumor seperti ini, Pak, Bu? Oke okay, berapa? Hah? Operasinya berapa? Berapa biayanya? Oh nggak tahu berapa Pak teknal coba. Oh, oh, oh belum, belum nanya. Nunggu Ustaz siapnya berapa? Hah? Saya siap kalau antum siap. Saya siap 10 persen. <gulau> yang lainnya antum. Ya sudah begini. Pak Teknos, saya mengajak mulai malam hari ini. Kalau Pak Tekno mulai berani. Pak Tekno dekat kepada Allah Ta'ala tahajud. Serius. Niatnya karena Allah Ta'ala. Kemudian selesai sholat sunnah tahajud. Memohon ampunan. Ya Allah. Jika tumor ganas yang ada pada leherku ini Dari kesalahan dan dosa-dosa saya Jika saya sering menyimpan amarah kepada istri saya Gak perlu diceritakan kesalahan istri Jika saya sering menyimpan amarah kepada istri saya Saya mohon ampun kepadamu Ya, miknya kasih Bapak deh Bu ya Sudah paham ya Pak ya Dan doa ya. itu diteruskan lagi Astagfirullahaladzim Ya Allah Jika sakit yang ada pada layar saya itu tumor ganas ini Jika ini dari kesalahan dan dosa-dosa saya Jika saya sering Menyimpan amarah kepada istri saya Saya mohon ampun Kepadamu, kemudian istighfar lagi Astagfirullahaladzim Ya, ya paling tidak selesai Salat sunat tajud berdoa kurang lebih Sekitar satu jam, satu jam setengah Jadi biar doanya biar Bagus nantinya, ya. terakhir Ya Allah kumohon agar Kau berikan kesembuhan pada tumorku Sehingga bisa normal seperti semula. Ya, Amin. Ya. Paham ya Pak Tekno ya? Iya. Benar paham ya? ya. Ibu jangan galak-galak lagi ya. Kasian Pak Tekno. Kalau Pak Tekno nyimpen marah sih gak apa-apa. Kalau Pak Tekno nyimpen pacar lagi gimana coba? Benar. Enggak lah ya. Enggak berani ya Pak Tekno. Ibunya galak ya, jadi gak berani. Ya sudah. Pak Tekno lebih enakan lehernya? Bila, pakai pake mic-nya dekat dong, Pak. Anda enggak yeah. Lebih ringan. Iya. Lebih oh, ringan ya? Yeah. Agak geleng-geleng ini enggak yeah. kayak tadi. Wow, ya. Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, nanti mulai Allah kalau Allah ridho, Allah memberikan kesembuhannya. Penyakit seperti ini tidak bisa langsung tapi tetap butuh proses, proses yeah. keseriusan hati Pak Tekno untuk memohon pada Allah taala, berdoa yang baik, proses Pak Tekno menjalankan nasihat saya. Jangan cengkel lagi pada ibu, ya. Yeah. Ibu juga kalau Pak Tekno memberikan nasihat, ibu diam, santai aja, ya. Yeah. Langguk, ngangguk, yeah. nih, hangguk, ngangguk, ngangguk kayak gini nih, ngangguk, ngangguk, ngangguk. Nanti biar puas Pak Tekno, ya. Yeah. Ya, yeah. yeah. sudah yeah. paham ya? Yeah. Yeah. Saya mohon Pak Tekno sama ibu uh, saling minta maaf. Pak Tekno dulu, walaupun ibu juga galak, tapi karena yang sakit Pak Tekno, saya mohon Pak Tekno minta maaf sama ibu yang baik. Ya. kemudian ibu menjawab juga iya e, diterima, ibu juga minta maaf sama pak teknologi ya. yang baik juga ya? Ya. ya silakan tangan kanannya dipegang iya kalau saya punya masalah punya kesalahan, saya minta maaf sebenarnya ya sama-sama salam memberi maaf pak. ya amin alhamdulillah iya Alhamdulillah mudah-mudahan ini uh, bisa menjadikan sesuatu yang terbaik Pak Tekno tidak usah malu-malu dalam meminta maaf Karena meminta maaf ini adalah uh, uh, sistem dari Allah Ta'ala Yang memang itu memang diinginkan bagi umat-umat atau hamba-hambanya Yang memang siap untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Jadi tidak yeah. perlu malu kalau kita sebagai seorang laki-laki Meminta maaf pada wanita Uh, apalagi dalam kondisi kita yang salah ya, ya? ya. mudah-mudahan manfaat aja Pak Teknaya ya baik, baik bapak terima kasih silakan salam terlebih dahulu mungkin yaucapkan salam tadi ya terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala Jangan anda kemana-mana, karena Ustaz Danu dan Daizaki akan kembali dalam begil hati setelah yang berikut ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah. Hidup ini adalah rangkaian kisah yang tetap harus dijalani. Dan mudah-mudahan, setiap kisah yang menjadi pelajaran untuk kisah kita, tidak lain itu sebuah hikmah. Yang menjadi bekal kita untuk menggapai kehidupan atau kebahagiaan dunia akhirat. Robana atina fitunyah asana, wafil akhirati asana, wakina ada benar. Dan untuk meraih kebahagiaan itu, mari sama-sama kita berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Danu. Fatdo Ustaz. Terima kasih, Dai. Alhamdulillah, jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa kepada Allah Taala dengan khusuk, dengan tulus, dengan ikhlas. Mudah-mudahan dengan ketulusan dan keikhlasan kita berdoa, Allah mengabulkan doa doa kita. Amin. Amin. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.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 Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, ya Allah. Amin. Jika kami sering berkata kasar kepada suami kami. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada istri kami, ya Allah. Jika kami sering berbuat zalim kepada istri kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada anak-anak kami, ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami. Kepada teman-teman kami dan juga hambamu yang lain Ya Allah Dan ampunilah dosa yang kami lakukan terhadap makhluk yang kau ciptakan di muka bumi ini Ya Allah amin, amin. Ya Allah ampunilah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapanmu Ya Allah Dosa amin. kepada ibu dan ayah kami amin, amin. Ya Allah ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami Ya Allah Amin ya Allah. Dari lisan dan perbuatan tolim kami kepada ibu dan ayah kami. Amin ya Allah. ya Allah. Kami mohon kepadaMu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi, ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami, Ya Allah. Amin. amin. Ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Jika kami senantiasa melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulmu Ya Allah amin. Amin. Ya Allah Alhamdulillah kau telah menitipkan iman dan taqwa di dalam hati kami Alhamdulillah kau telah mengizinkan kami menjalankan syariatmu Ya Allah amin. Alhamdulillah kau mengizinkan kami menjalankan sholat lima waktu amin. Menjalankan puasa di bulan Ramadan Alhamdulillah amin. kami bisa membayar zakat Ya Allah dan hmm. Alhamdulillah kau telah mengizinkan kami menjalankan haji di tanah sucimu Ya Allah hmm. Ya Allah Alhamdulillah kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki Ya Allah Ya Allah jika kami sebagai hambamu masih banyak salah dan dosa hmm. Sehingga kau berikan kami peringatan dan sakit yang ada pada diri kami Kami mohon ampun kepadamu Ya Allah dan kami mohon agar engkau berkenan menyembuhkan sakit yang ada pada diri kami ya Allah dan melepaskan peringatan yang ada pada diri kami ya Allah dan melepaskan musibah-musibah yang ada pada diri kami ya Allah ya Allah jika di antara anak-anak kami sakit karena perbuatan kami yang salah di orang amin. tuanya ya Allah, kami mohon ampun kepadaMu ya Gafar, dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit yang ada pada anak-anak kami ya Allah, amin. Amin. amin. Agar kami lebih sujud kepadaMu ya Allah, amin. amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang kau kutuk ya Allah, amin. Jauhkanlah kami dari kemarahan dan kejengkelan yang senantiasa ada, ada dalam hati kami ya Allah.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 Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon agar memudahkan semua usaha kebaikan yang kami jalankan di muka bumi, Ya Allah Amin. Ya Allah, hanya kepada lah kami menyembah Dan hanya kepada lah kami meminta pertolongan Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana zinafid dunia khasana Wasil akhirat khasana Wa qinada banara Walhamdulillahirrabbilalamin Ya Allah, Rabbilalamin Amin Ya Mujib Assalamualaikum Amin. Ya Rasulullah. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam dan dari Zakir dan Pegawai Satp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.